Assalamualaikum Saudaron, berita malam edisi hari ini Rabu 29 Maret 2017 dibacakan Ardian Tanggul sungai di tanah luas ambruk. Banjir meluas di Aceh Utara. 31 karyawan PDAM Pijai belum terima gaji 3 bulan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram di FM.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 Sudarlun Tanggul Sungai Krungkerto di Desa Payabrandang, Kecamatan Tanah Luas, Acu Utara, Ambruk dalam beberapa pekan terakhir, sehingga berpotensi jebol karena bertambah parah dalam dua hari terakhir. Dari 4 meter lebar Tanggul hanya 1 meter yang tersisa dan panjang yang Ambruk mencapai 46 meter. Gesi Payabrandang Muhammad Munir mengatakan lokasi yang ambruk sangat dekat dengan pemukiman warga Sehingga ketika jebol bisa dipastikan rumah akan ikut rusak bahkan bisa dibawa arus jika air sungai Kerto meluap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Aceh Utara Edy Anwar mengatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan Rp 2 juta rupiah Agar aparat desa bisa mengatasi persoalan tersebut secara darurat sehingga tidak bertambah parah setelah turun ke lokasi untuk memastikannya. Sudarlun banjir kiriman meluas hingga ke Kecamatan Lok Sukun Aceh Utara kemarin sehari sebelumnya merendam sejumlah desa di dua kecamatan Matangkuli dan Tanah Luas. Banjir di Lok Sukun terjadi karena meluapnya air kerung peto yang mengelilingi dua kecamatan melalui tanggul sungai yang jebol beberapa waktu lalu. Sedangkan di Matangkuli dan Tanah Luas dilanda banjir karena meluap air dari Krung Kerto yang belum ada tanggul sungai. Desa terendam di kecamatan Lok Sukun, Desa Krung, Desa Dayah dan Desa Menasah Kumbang serta Menasah Krung. Disebutkan juga dalam rumah warga air mencapai 30 cm, tapi jika di atas badan jalan sekitar 10 cm. Sudah dulu 40 persen instalasi jaringan pipa rusak mengakibatkan 31 karyawan perusahaan daerah air minum Tirta Krung Merdu Pidijaya selama 3 bulan belum menerima gaji. Hal ini akibat terganjal dengan retribusi yang tidak dapat dikutip dari ribuan pelanggan pasca gempa. Direktur PDAM Tirta Krung Merdu Samsul Sulbahri mengatakan pasca gempa di Pijai 7 Desember 2016 lalu banyak jaringan instalasi pipa ke berbagai pelanggan yang rusak sehingga menyebabkan upaya penagihan menjadi terhenti. Akibat tidak ditagih retribusi itu, maka honorarium 31 karyawan mereka tidak bisa terbayarkan yang hingga kini mencapai 270 juta rupiah untuk tiga bulan. Sedarlun tiga warga Aceh Timur yang diduga terlibat narkoba jenis sabu-sabu ditangkap saat narkoba Polres Aceh Timur di tiga tempat terpisah Senin lalu. Ketiga terduga yakni Zakaria, warga Gampung Blang Gelumpang, Kecamatan Idirayu. Basri warga Gampung Kedih, Kecamatan Darul Aman, dan Barmawi warga Gampung Alulu, Kecamatan Perla Timur. Kasam narkoba AKP Narwawi mengatakan terduga pertama ditangkap yakni Zakaria yang ditangkap di rumahnya di desa Gelumpang, Senin pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dari Zakaria disita sabu-sabu satu paket seberat 0,32 gram. Dari HP Zakaria juga ditemukan SMS tentang transaksi sabu-sabu. Dalam instrogasi jelas AKP Narwawi mengatakan Zakaria mengaku sabu-sabu itu dia peroleh dari Basri. Kemudian saat narkoba menangkap Basri di rumahnya di Gampung Kedih, Kecamatan Darul Aman dan ditemukan satu paket sabu-sabu seberat 0,37 gram serta uang 250 ribu rupiah. Dari keterangan Basri, ia mengaku sabu-sabu itu dibelinya sebanyak 4 paket dari Barmawi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara program dahsyat RCTI selama 3 hari. Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat sanksinya yang disampaikan ke RCTI Jumat lalu. Dalam surat sanksi yang dikeluarkan KPI, penghentian penayangan dahsyat akan dilakukan pada 13, 14, dan 19 bulan April tahun 2017. Program yang ditayangkan di RCTI pada 8 Februari 2017 pukul 09.11 waktu Indonesia Barat dan 1 Maret 2017 pukul 08.49 WIB Kedapatan melanggar aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI Menurut keterangan KPI Pusat, pelanggaran yang dilakukan dahsyat adalah memuat perkataan yang merendahkan Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat, Hardly Stefano, mengatakan muatan perkataan dan perilaku ini seharusnya tidak ditayangkan karena dapat memberi pengaruh buruk pada khalayak yang menonton. Darlun Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengaku belum menerima surat permohonan izin Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Said alias Pasa Ungu. Pasal sebelumnya dikabarkan meninggalkan tugasnya untuk mengikuti konser bersama grup band Ungu di Singapura. Padahal Kepala Daerah wajib mengatongi izin terlebih dahulu kepada Dirjen Orda sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri atau meninggalkan tugas di hari kerja. Sumarsono mengatakan seluruh Kepala Daerah seharusnya telah mengetahui aturan tersebut. Walau demikian hingga kini Sumarsono belum mendapat laporan atau keluhan mengenai ulah Pasha Ungu. Sebelumnya Ketua DPRD Kota Palu Muhammad Ibal Andi Mangga mengkritik Pasha yang dianggap melanggar etika dalam pejabat publik. Sebab dalam aturannya wakil kepala daerah tidak boleh terlibat suatu usaha atau badan usaha. Sedangkan kegiatannya di Singapura dalam usaha industri milik Ben Ungu. Dalun seorang petani bernama Akbar ditemukan tewas di dalam perut ular piton sepanjang 4 meter di desa Salubiro, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju, Tengah, Sulawesi, Barat, selasa lalu. Jasad Akbar ditemukan utuh lengkap dengan pakaian dan sepatu boot yang biasa digunakan saat berkebun. Warga menemukan korban di dalam perut ular setelah menangkap dan menyeret ular piton dari sebuah padang rumput di kawasan perkebunan sawit di desa Salubiro, kecamatan Karosa, Senin lalu, pukul 21.00 Wita dan membedahnya. Warga yang bergotong royong mencari dan memeriksa seluruh areal perkebunan milik korban terkejut saat menemukan seekor ular piton raksasa sepanjang 4 meter lebih yang tidak bisa bergerak, meninggalkan tempatnya di semak-semak betapa terkejutnya mereka ketika menemukan korban sudah tewas di dalam perut ular tersebut darinya serrump terambi Tanjung permaestkiian berita malam mediisi Rabu 29 Maret 2017 berita pagi Selam BPM hadir kembali pukul 70000 waktu Indonesia Barat berita malaman juga bisa anda akses di situs internet daripada follow juga Twitter eks Bm sudah lalu,